Assalamu alaikum ve rahmetüllahi ve barakatuh. Alhamdulillah rabbul amin ve bhi nasstaginhu ala umur tenjadin. Ve salat ve salamu ala anbiya, barik Amma ba'd. Pemirsa Kita bertemu kembali dalam acara kujat Satu acara kita tunggu tunggu karena merupakan acara yang membahas tentang amaliyah ubudiyah yang dilakukan oleh masyarakat dan dibahas sesuai dengan dalil-dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwasanya huja aswaja ini terselenggara berkali kerjasama antara Aswaja Center, PWN Jawa Timur, dan TV9 Santun Menyujukkan. Setiap kita tayang, kita akan membahas topik Yang kita siapkan Dan nanti pemirsa bisa interaktif Dengan kami di waktu yang kita Sediakan Pemerintah pada malam hari ini Kita akan membahas tentang Satu topik yang uh, Mungkin Ini baru bagi kita semuanya Dan ini perlu kita, kita uh, Bahas Dan topik itu adalah Yaitu liberalisme pemikiran Dan gaya hidup Artinya kehidupan masa kini. Dan kita bahas topik ini bersama alustad narasumber yang biasa mengisi di kujak aswase ini. Beliau adalah alustad Faris Heru Anam LCMAI. Beliau adalah anggota aswaja NU Center Pemenuh Jawa Timur dan Dosen Win Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum said. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kembali kita kita. Alhamdulillah. dari Malang langsung. Dua hari ini sama tim Aswaja Center di Sampang mm -hmm. Sabtu Ahad Kemudian Senin ke Winslan Ampel Malam ini di TV Sembilan. Jadi TV Sembilan Tiga hari tidak kembali ke rumah tidak hari, ya, Bang Tayyum <laughs> Kalau kita Mbahasakan tadi ya ada daur Aswaja Di Sampang, betul. daur Aswaja ini Di BPNU itu tiap berapa bulan Ustadz? Atau tiap Siklusnya itu tiap ya, minggu atau Normalnya hari? untuk di cabang itu tiap bulan atau dua bulan mm -hmm. Cuma tentu kondisional uh, sekali yeah. tergantung kesibukan dan kesiapan panitia lokal. Hmm, Cuma begitu. tentu akan semua akan terjangkau cabang-cabang itu mulai yeah. dari barat. Jawa Timur sampai ya. titik paling timur. Gitu ya. Ya, ya mungkin ini pemirsa mungkin aswasa ter di Cabang-Cabang ini mungkin bisa mempersiapkan ya suatu apa sarana ya. nanti ada serada aswaja dari PWNU salah satunya hmm. panjenengan gitu, gitu. Bersama ya. yang ya, lain. Gitu saja. Ya ustadz kita membahas tentang liberalisme pemikiran dan gaya hidup. Ya. ya artinya gaya hidup masa kini saja ya, ya. ya ini memang uh, suatu topik yang mungkin sangat penting. Kita Betul. ya, Betul. ya. ya uh, Kalau kita membahas tentang Suatu pemikiran mm -hmm. Itu pasti kan uh, kaitannya dengan ilmu ya. ya Ilmu pengetahuan Yang mana Masuk dalam pemikiran kita ya. Dalam Islam itu ada jalur ilmu pengetahuan ya. Dan itu apa saja ya, Jalur ilmu pengetahuan dalam Islam itu Matanun, Satunir Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa kurrati a'jinina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd pemirsa tv9 yang berbahagia menjawab pertanyaan dari Ustadz Badril Munir tadi bahwa ilmu itu memang tiba atau datang kepada kita melalui beberapa jalur yang pertama melalui intuisi atau ilham yang kedua melalui yang dinamakan dengan panca Indra atau al-hawas al-khamas kita menangkap suatu objek suatu kejadian hmm. kita akan mendapatkan ilmu yeah. itu adalah yang kedua jalur yang kedua yang ketiga adalah akal yang sehat hmm. al-aklus salim yeah. pokoknya akal itu sehat normal hmm. tidak jam siji lebih limau ya yeah. pandemi miring Kulon KB atau ya al-aklus salim sesuai dengan standar yang ada itu juga merupakan jalur ilmu hmm. sedangkan yang ketiga dinamakan dengan berita yang benar atau al-khabar sadiq uh, kalau dalam bahasa Maduranya itu true report berita Apa, yang benar berita yang benar, benar. al-khabar sadiq itu juga menjadi jalur ilmu keterangan secara singkat yang pertama tadi kita katakan jalur ilmu yang pertama adalah intuisi, intuisi. atau ilham tentu ilham yang baik mm -hmm. ilham yang didapatkan seseorang melalui takarub atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yeah. dan ilham ini memang Sesuatu yang terbersih dalam hati atau jiwa atau pikiran dimana hati ini bersih menangkap ilham yang baik yeah. yang dia sebenarnya tidak tahu ini asalnya dari mana Tapi juga jangan lupa kadang ilham itu sesuatu yang jelek makanya dalam Al-Quran dikatakan fa maha fujur hawa taqwa Ada ilham yang taqwa ada ilham fujur yeah. cuma kalau kita bicara konteks tadi itu Iya yeah berarti ini sesuatu yang baik hmm. artinya orang takarruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ilham itu tentu ilham yang takwa itu apakah ilham itu juga berupa sebuah mimpi atau keyakinan pada kita itu bisa saja karena kalau kita berbicara uh, ilham bisa saja melalui melalui mimpi hmm. melalui mimpi kemudian yang kedua jalur ilmu didapatkan dari panca indera al-hawas al-hawmas Al Dan ini sebenarnya kalau uh, dalam keilmuan agama Islam, yeah. dua-duanya ini dibungkus dalam istilah muhadz. Hmm. Jadi ada istilah yang namanya muhadz. Muhadz itu ada dua, yang pertama namanya ilham, hmm. yang kedua namanya firasat. Firasat. Berarti gimana perbedaan antara ilham dengan firasat? Ilham itu sesuatu yang didapatkan dengan cara takkorup kepada Allah Subhanahu yeah. Wataala. Tapi kalau firasat itu melalui pengamatan panca indera. Melalui sesuatu yang mujarab, melalui latihan latihan pengamatan yang berulang-ulang Seseorang akan mendapatkan firasat Nah, kalau dalam kitab Tarikhul Khulafa, karya Duktur Al Ibrahim Ibn Ibrahim Al-Quraibi Dikatakan orang yang paling banyak mendapatkan ilham Jenis muhaddas yang pertama adalah Sayyidina Umar Berapa ayat yang beliau uh, yang sesuai dengan ucapan Sayyidina Umar yeah. Atau kemudian sesuai dengan usulnya Sayyidina Umar yeah. Sedangkan yang kedua, ilmu firasat, ilmu firasat ini yang paling terkenal memilikinya adalah Imam Syafi'i. Hmm. Sampai dikatakan beliau itu memiliki kitab ilmu firasat, tapi memang tidak sampai kepada kita. Tapi kemudian ada keterwakilan, misalnya al-imam Fakhruddin Ar razi itu memiliki ilmu firasat. Bagaimana memangat, mengamati wajah, beliau bisa, oh ini karakternya seperti ini dan seterusnya hmm. Itu kan melalui pengamatan, yeah. ya? melalui Al-Hawas, Al-Khamas, Panca Indra Apa itu tidak seperti psikologi itu? Uh, bisa saja, bisa saja karena memang basisnya adalah basis pengamatan terhadap yeah. wajah Itu kalau nanti kalau dikembangkan, mengapa kemudian uh, nadroh sebelum menikah, sebelum khidbah, lamaran itu yeah. cukup wajah saja Karena dari wajah ini, mm. leirungnya main celek-reng ini, yeah. <laughs> seperti apa dan seterusnya yeah. Itu itu memang ada ilmunya Dan imam syafi'i itu mahir itu? Bisa. Mahir sekali, oh, dan itu banyak cerita-cerita yang terkait dengan ilmu firasatnya al-imam syafi'i oh, Dan begitu, itu ya. bukan sesuatu yang mistis atau yeah. uh, primbon yeah. tapi memang, Ada ayatnya ada hadisnya ayatnya mengatakan Inna vital ayailmu tawasimi sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau memperhatikan tanda hmm. panca indernya dipakaiya yeah, itu sumber ilmu yang uh, jalur ilmu yang kedua, kedua adapun yeah. yang ketiga adalah al Abdul Salim. Salim akal yang sehat dan ini disinergikan dengan yang kedua yang ke yang ke yang keempat mm -hmm. yang uh, berdasarkan al-khobarshodiq yeah. Wahyu atau berita yang benar Kalau yang pertama atau yang ketiga dalam bagian kita secara umum tadi itu, yeah. itu rasional Al-Aqlus Salim itu kan sesuatu yang rasional yeah, yeah. Tapi yang keempat Al-Khabarul Saudiq, berita yang yeah. benar itu sesuatu yang supranasional, suprarasional Maksudnya seperti apa? Kita kalau di aqidah dulu, di pelajaran-pelajaran dasar masalah aqidah di pondok pesantren yeah. atau di masa, madrasa dinia, kan ada yang diistilahkan dengan dalil akli dan dalil nakli. nakli. nakli. Yeah. Dalil akli itu dalil melalui logika atau rasio, sedangkan dalil nakli yeah. itu teks-teks dalil normatif dari Al-Qur'an maupun Hadis mm -hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua-duanya ini kan sebenarnya bersinergi, yeah. bekerja sama diibaratkan misalkan dalam uh, madhab Ash'ari Maturidi rasio itu untuk menafsirkan teks mm. bukan untuk mempertanyakan teks yeah, yeah, kalau yeah. mempertanyakan teks, menggugat teks itu orang-orang mutazilah <laughs> yang kadang yeah. diteruskan oleh orang Neo Muqtazila yeah. jadi memang kalau, kalau Ash'ari Maturidi Rasio itu untuk menafsirkan teks dan bekerjasama untuk mengungkap suatu objek kebenaran Contohnya gini, supaya lebih mudah Dalil nakli itu, dalil akli itu ibarat penglihatan kita yeah. Sedangkan dalil nakli, Al-Quran Hadis, itu ibarat cahaya mm. Kalau saya ingin menangkap objek ini, saya membutuhkan dua-duanya yeah. Saya membutuhkan ketersediaan cahaya di ruangan ini yeah. Dan juga saya butuh untuk membuka mata saya mm -hmm. Kalau salah satunya tidak ada, yeah. saya sulit untuk menangkap kebenaran apa hakikat benda yang ada di depan saya mm, gitu. Mengapa? Misalnya salah satunya, cahaya sudah ada, yeah. tapi kalau merem, apa saya tahu ini benda apa? Kecuali saya pegang, tapi saya yeah. sudah melibatkan salah satu panca indera saya yeah. Atau sebaliknya, cahaya eh, eh, saya sudah membelalakkan mata, yeah. tapi kemudian cahaya tidak ada mm. Saya juga tidak akan bisa menangkap e, hakikat objek ini ya, ya, ya. Jadi memang dua-duanya ini saling bersinergi ya. Dan kaitannya dengan kajian kita ini set munir Bahwa ilmu itu jalurnya tidak hanya dari sesuatu yang empiris uh -huh. Yang melalui e, pengamatan ya. dan e, penelitian secara objektif ya. saja Atau kemudian yang berasal dari rasional saja ya. Dari e, akal pikiran Tidak, tapi dalam Islam ada yang namanya ilham Ada yang namanya uh, al suri pot hmm. tadi itu berita yang benar yang dalam bahasa kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu ta'ala Ya berarti uh, dalil ada dua berarti alakli dan alaklu dan anaklu ya artinya ya, dari akal itu empat. rasional itu Betul. kalau war ulama mengatakan juga bisa di dari ilham juga, kemudian mm -hmm. juga dari apa? Uh, dari panca indra mm -hmm. dan akal yang sehat, kemudian anak lu itu dari Al-Qur'an, Al-Hadis yeah. gitu. Mm -hmm. Al hadis itu sendiri itu uh, bersifat akal prostetik atau tidak? Iya, yeah, hadis kalau kategorinya yeah, memang mutawatir yeah. itu dikatakan wa mayyan tiku hmm, Begitu yeah. Jadi uh, Al-Qur'an, nah Al hadis itu merupakan sumber Al-Khabar Sadik Al Sumber pengetahuan dan juga uh, Sumber utama kita Betul ya. Ya, uh, pemirsa uh, menarik sekali dan mungkin pemirsa sudah paham bahwasanya ilmu pengetahuan kita ya dari Al-Qur'an terutama dan juga dari rasionalisasi kita yaitu salah satunya yang di uh, sampai oleh filsafat Diantaranya adalah yaitu uh, panca indra, ilham dan juga uh, akal yang sehat. Ya, ya saat ini kita akan membahas tentang rasul dan empiris ini setelah yang satu ini. Pemirsa TV9 Terima kasih masih setia menunggu kami Di acara Hujaz Wajah. Topik malam hari ini kita membahas tentang Liberalisme, pemikiran dan Gaya hidup bersama Ustadz Faris lc LSMHI Ya Ujad, mungkin uh, Pemirsa sudah faham Faham hmm. dengan uh, Apa uh, Dengan pemikiran saudara tadi itu ya, ya. ya hmm. bahwasanya Ibu Ngeton itu Ada dua jalur Jadi hmm. Dari Al-Quran dan non-Al-Quran Ya, yeah. non-Al-Quran itu ada ilham tadi ya Ada yeah. baca indera, akal sehat gitu yeah. Yeah. Ini Kalau kita lihat sekarang itu Ada paham rasionalis dan empiris yeah. Dimana Kalau sesuatu itu tidak dibuktikan Dengan nyata, itu yeah. Tidak diakui yeah. Ini kalau seperti ini, perhatikan Ilham itu sudah milir Apalagi, yang, Apalagi keempat. yang keempat tadi Wahyu, iya artinya Tuh. Wahyu dalam agama seperti Alquran danlah Al hadis. Orang yang mengutip ham dan empiris hmm. mengatakan agama itu tidak ada, <laughs> ya nggak ada, surga dan neraka tidak ada. Betul. Kalau seperti ini bagaimana? Iya, jadi leres yang Panjenengan sampaikan tadi ada kajian-kajian memang dalam ilmu filsafat, ya. misalnya. Dalam buku filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yeah. Disitu disebutkan pendapat seorang filosof yeah. Abad ke-17-18 yang bernama Agus Comte mm. Dia ini sebagai uh, filosof yang dikenal memiliki aliran positivisme. Mm. Yeah. Dia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bergerak melalui tiga proses yeah. Yang pertama religius yeah. Yang kedua metafisik yeah. Dan yang ketiga sesuatu yang positif yeah. Maksudnya apa? Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan yang religius yeah. Maksudnya ilmu itu didapat dari dogma-dogma religi. Ya. Dalam bahasa kita diambil dari wahyu lah, ya, diambil gitu. dari wahyu. Iya, sebenarnya Ustaz. Iya, ini mungkin uh, banyak sekali pemeriksa yang awam yang melihat. Iya, ya. positivisme itu apa? Ya nanti Indonesia. kita bahas kan. Ya, baru, ya? baru yang pertama yang oh, ya. Baru yang religius. Ya. <laughs> yang pertama religius. Uh -huh. Jadi ilmu itu didapat dari dogma-dogma religi, dari ayat-ayat Al-Qur'an lah, wahyu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian lama-kelamaan akan yeah. bergerak menjadi yang kedua mm. Metafisik yeah. Metafisik itu dari sesuatu yang ditelaah secara spekulatif Tapi sudah mulai lepas dari wahyu mm. Sudah mulai lepas dari dogma-dogma religi yeah. Ini sudah parah yeah. Lebih parah lagi bergerak ke yang ketiga Positif mm. Bahwa yeah. ilmu yang diakui itu Hanya sesuatu yang Ditangkap oleh panca indera yeah. Dan kemudian secara Pembenarannya yeah. itu melalui verifikasi yang objektif, mm. diteliti, ditelaah. Yeah. Kalau kemudian ini sesuatu yang positif dalam yeah. arti benar secara yeah. verifikatif, itu akan diterima mm. karena berhasil diuji secara ilmiah menurut yeah, dia. Itu. Dan ini tiga pergerakan ilmu menurut e, Comte ini, yeah. ini akhirnya dikenal dengan teori positivisme Comte bahwa apa bahayanya di sini dua. Kalau kemudian dilihat dari kacamata agama, yeah. bahayanya pendapat ini dua, yang pertama berarti menurut Komte Ilmu yang didapatkan dari wahyu, yeah. atau dogma religi yeah. tadi itu, yeah. dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang paling primitif, hmm. yang paling kuno yeah. Jadi Karena kalau kita masa kita modern ya, sudah ya, ditinggalkan, ya, gitu. makanya bahayanya yang kedua, bahayanya yang kedua lama kelamaan orang itu akan menganut pemahaman positivisme, rasionalis yeah. empiris dan tidak beragama. Dan tidak beragama. Iya. Yeah. Bahayanya kan di situ. Hmm. Makanya eh, ini sama seperti panjenengan tadi menanyakan, Iya. Yeah. positivisme dan relativisme ini sekarang kondisinya seperti apa? Hmm. Dan dan itu secara pemikiran dan memang gaya hidup sadar atau tidak sadar kita kita kita melakukannya. Iya, gitu. Kita melakukannya. Jadi terbukti Ustaz, apakah terbukti positivisme dan empirisme dalam uh, dalam kehidupan masa kini Ustadz? ini? Kita katakan tidak, bahwa kebenaran itu kalau memang hanya diambil dari sesuatu yang bisa dibuktikan yeah. secara ilmiah. Ketika seorang mahasiswa atau pelajar mendapatkan keterangan bahwa kecepatan cahaya itu 270.000 per detik. Yeah. Itu mahasiswa dan pelajar langsung percaya tanpa minta dibuktikan secara empiris yeah. buktinya mana, langsung percaya yang kedua, yang dalam kehidupan sehari-hari kita saya ini anaknya bapak saya yeah. saya nggak pernah minta tes DNA pada bapak saya bahwa apa? bahwa empiris itu memang bukan sesu sesuatu kebenaran mutlak dan mm -hmm. tidak bisa menjadi jalan satu-satunya untuk mm -hmm. menangkap ilmu pengetahuan yeah. misalnya gini, pak teman, tak, aku bapak, isa, aku enak sampean <laughs> mana saya kepingin bukti secara rasionalis dan empiris yeah. Saya butuh DNA. Iya. Itu juga ternyata tidak ada yang melakukan itu. Hmm, Berarti itu. secara sendirinya teori positivisme <tuh> tadi itu terbantahkan secara secara empiris juga. Itu secara iya empiris itu. juga. Artinya secara uh, secara kehidupan nyata kita itu tidak tidak begitu mementingkan positivisme atau hmm. tidak begitu um, Uh, membuktikan ya yeah. setiap apa yang terjadi pada kita itu dengan positivisme dan empirisme gitu betul ternyata pergerakannya seperti itu perkembangannya hmm, seperti itu. itu tapi kemudian Ustadz Munir itu secara apa namanya sadar atau tidak sadar yeah. gaya hidup kita itu ternyata ya karena kita ini hidup di zaman materialis yeah. kebendaan semuanya itu diukur dengan benda yeah. padahal kita mendapatkan otokritik dari Alquran yeah. dari dari Alquran ternyata Ciri-ciri orang yang bertakwa mm -hmm. itu tentu adalah orang yang beriman yeah. Ternyata keimanan itu kan obyeknya banyak yeah. Ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, yeah. iman kepada qadr dan qadr dan seterusnya Ternyata keimanan yang pertama kali disebutkan oleh Al-Quran itu yeah. adalah keimanan terhadap sesuatu yang gaib mm -hmm. Kalau yeah. kita mengamati Al-Quran 30 juz, yeah. mulai juz 1 sampai juz 30 okay. Ternyata di Al-Baqarah surat yang kedua ayat 3 mm -hmm. Al-Ladzina yu'minuna bil ya. Orang-orang yang iman kepada sesuatu yang gaib hmm. Nah, gaib ini apa? Menurut bahasa muda, dalam tafsir Al-Qurtumi dikatakan Gaib itu adalah setiap Kulluma ghaaba angka Sesuatu yang tidak ada di hadapanmu dan tidak bisa kamu amati hmm, Makanya rukun iman yang keenam yeah. Itu rata-rata payungnya adalah iman kepada sesuatu yang gaib ini hmm, yeah. Allah hari akhir yeah. kemudian kalau dikembangkan hari akhir mm. itu ada surga dan neraka yeah. ada hari pembalasan ada mizan ada yeah. hari timbangan ada dosa ada pahala ini yeah. kan kemudian tidak bisa dilihat mm -hmm. dan inilah ujian bagi manusia bagi mm -hmm. kita yang mengklaim sebagai orang yang beriman yeah. terhadap sesuatu yang gaib mm -hmm. meskipun semua itu tidak kelihatan yeah. kita ini iman apa tidak iman mm, kita ini percaya apa tidak percaya begitu. ya uh, sebelumnya ustad ini yeah. tadi kan kita tambah teori positivisme dan empirisme ya yeah. dimana rasionalisme itu ada dalam kehidupan kita harusnya mm. itu menurut mereka itu yeah. kalau ini pemikiran kemudian kita tarik ke gaya hidup sekarang ustad <laughs> gaya hidup sekarang ini apakah orang indonesia khususnya orang islam di indonesia ini juga menganut uh, gaya apa rasionalisme Dan empirisme, artinya di dalam situ kan Orang silesmi itu kan Pasti materialistis ya Betul. Artinya Betul. sesuatu itu harus dibendakan gitu Betul. Apalagi uh, dengan hal halnya bisa besar Wahyu atau haib itu mereka <laughs> tidak mau Apalagi iya. yang disebut dengan Dunia dunya itu mereka itu Pasti one. Iya, itu nomor one Itu uh, bagaimana sisi pendapat panjenengan mm -hmm. ketika diseret di kehidupan sekarang ini Khususnya yeah. orang Islam Lerah sekali apa yang Panjen sampe Mereka kan katanya Sebenarnya peberal itu ada di dunia akademis, ya, di perguruan-perguruan tinggi ya. Tapi sadar atau tidak sadar, ternyata gaya hidup kita ini sudah liberal orang, orang, kampung. Kita hedonis, orang kampung pun itu sebenarnya sudah, sudah gaya hidupnya sudah hedonis, sudah sangat bebas sekali Dalam oh. arti mereka itu sadar tidak sadar ketika ya. kita ini dikatakan sebagai orang yang hidup di zaman materialis ya. Yang diukur dan menjadi ukuran itu hanya benda saja, oh, gitu hanya benda. Okay. Padahal ini kalau dikatakan dengan uh, dibandingkan dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Quran yang yeah. pertama kali disebut tadi itu Al-Ladina inilah ujian bagi kita. Hmm. Dan seandainya Ustaz Munir, seandainya yang gaib ini diperlihatkan oleh Allah sekarang ini, okay. sekarang ini, yeah. waduh, pasti semua orang akan taat dan tidak akan ada satupun yeah. orang yang berani berbuat maksiat kepada hmm. Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya gini. Orang sholat itu kan dikasih pahala kalau diterima yeah. Kita sholat sendirian Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi. Misalnya langsung dibendakan Rupani ganjalan ini langsung ketok yeah. Buka sajadah, langsung, langsung ono duit 1 juta Kira-kira yeah. sholatnya rajin bang tidak rajin oh, uh, sekali Rajin ini. sekali Itu padahal sholat sendirian yeah, Bagaimana yeah. kalau disebutkan dalam hadis Rasulullah Jalur ilmu pengetahuan yang keempat tadi adalah Al-Khabarul Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang katakan sampai mutawatir atau sahih, kemudian dikatakan orang yang sholat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan dalam satu hadis 25 derajat, yeah. dalam hadis yang lain 27 derajat. Yeah. Misalnya kita ini iman kepada sesuatu yang gaib total mutlak di yeah. sini tidak terpengaruh oleh faham materialistis, mm -hmm. okay. empiris yeah. atau kemudian rasionalis. Sama-sama sholat subuh dua rakaat, kemudian yeah. salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus diumumkan oleh yeah. imamnya, ayo para bapak, para ibu yang jadi jamaah masjid, karpet masjid dibuka, soalnya ganjarannya dikontan oleh Allah, eh, dibuka ternyata yeah. tidak hanya 1 juta, tapi 27 juta. Yeah. Kira-kira masjid kita ini full apa enggak full kan? Subhanallah, berarti ini otokritik, <tik> otokritik yang sangat-sangat ya yeah. Yang sangat dibutuhkan oleh masa sekarang ini mm -hmm. Sekarang itu kita memandang orang yang hormat itu adalah orang yang punya uang Betul. Tapi kalau orang yang taat iga, agama, rajin jamaah di masjid, tapi enggak, kalau pemain nggak punya uang ya direndahkan di masyarakat <laughs> ini ya gitu Ya ini Betul. mungkin kita seret di kehidupan-kehidupan uh, yang lain ya di politik atau yang lainnya Ustadz ya Tapi setelah ini Ustadz ya Inge, no. Ya, uh, menarik sekali uh, pemirsa tentang uh, ada rasionalis dan empiris dan juga kita Kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang ini, kita harus uh, interaksi diri. Karena kita itu uh, semakin metuhankan benda atau kita itu memikirkan suatu hal yang tidak goib. Di mana dunia itu uh, tujuan kita, harusnya akhir tujuan kita. Setelah ini kita akan kembali dengan interaktif di 031 56 Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Huja Aswaja dalam tema liberalisme pemikiran dan gaya hidup bersama Ustadz Fariz Khur'anam L.S.M.I. Dan kami menunggu uh, interaktif dari Pemirsa. Tentang topik yang kita bahas di hari ini di 031 Sekali lagi, 031 Mungkin nanti tertera di layar kaca TV Simpian Ya tinggi ya ini teori-teori uh, positivisme dan empirisme ini hmm. kita harus uh, hadapkan ke diri kita sendiri Ustaz, Memang saya sudah sadar, -sadar Ustaz, kita ini Gak. juga terpengaruh dengan liberalisme itu Ustaz itu, itu. Secara gaya hidup. Secara gaya hidup Ustaz ya, gitu <laughs> <laughs> Yang berodan tidak tidak pikiran kita ya. Amin. Nah, tujuan kita tetap tapi mungkin ada gleornya <laughs> ya nah, gitu. Tapi kan kadang kala kodan. juga Ustaz, um, uh, masyarakat itu kadang kala juga terseret arus begitu ke ya apa begitu jauh Ustaz uh -huh. duniawinya Betul. sehingga agama itu hanya sebagai formalitas saja uh -huh. dimana, uh, tiap harinya itu dia dunia saja materi saja ini juga apakah sebuah uh, sebuah isyarat bahwa dia itu juga pengaruh liberalisme Sebelum kita menunjuk orang lain kan kita ini yeah, menunjuk ya, diri ya. sendiri <gülüyor> Artık kita, kita menunjuk itu satu yeah. jari ke orang Cuma yang apa ini ya. kan ke kita <gülüyor> <gülüyor> Jadi Rasulullah SAW menyatakan sallallahu alaihi. Man qala fi akhiri hayatihi Atau man qala La ilaha illallah Dakhul aljannah yeah. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhul aljannah Siapa orang yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah Akan masuk surga yeah. Allah'a ilah ilallah itu mudah yeah. Bahkan kemudahan Allah'a ilah ilallah itu ketika kita Melafatkannya dalam lisan Bibir kita ini tidak perlu bergerak yeah. La ilah ilallah Cuma lidah doyum yeah, yeah. Lidah bibir kita itu diam Cuma mengapa tidak semua orang bisa Akhir kalimatnya itu la ilah ilallah yeah, Nah ini kan dikembalikan kepada Gaya hidup mereka itu selama ini seperti apa yeah, yeah. Ulama menyimpulkan Man syabba ala syai'in syabba alaihi Wa man syabba alaihi ma ta'alaihi Siapa orang yang di masa mudanya memiliki sifat dan kebiasaan tertentu, yeah. maka sifat kebiasaan itu akan dia bawa sampai tua. Wamanshaba alaihimata alaihi. Dan siapa orang yang di masa tuanya memiliki sifat dan kebiasaan tertentu, kok dia tidak mau mengubah, yeah. maka sifat dan kebiasaan itu akan dia bawa sampai tua. Oh begitu. Berarti uh, suatu akhir hidup kualitas kualitas itu tergantung kebiasaan kemudian mudanya. Iya. Tergantung berarti. kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang oh, Status ada. kita, itu adalah kebiasaan kita oh, Berarti kalau enggak ada ya apa Unen-unen uh, gini uh, Muda faya foya Tua masuk <laughs> <kusuh otima. laughs> Jadi gitu Nah, mari kita Semua itu kita jadikan otokritik La ilaha illallah itu seperti apa yeah. La ilaha illallah Memang kita artikan tiada Tuhan selain Allah yeah. Kita ini secara tauhid Sudah mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Tapi secara ubudiya Dan kebiasaan yeah, Apakah ini sudah La ilaha illallah yeah. Ilah itu ternyata Dalam bahasa muda Secara praktik Ilah itu adalah Segala sesuatu Yang dinomorsatukan mm, yeah. Berarti La ilaha illallah Tidak ada yang kita Nomorsatukan Kecuali Allah, Allah yeah. Taat apa tidak taat Kalau taat berarti Dia menomorsatukan Allah yeah. Kalau tidak berarti dia mensekiankan Allah Subhanahu Wa Taala yeah. kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari terdengar kumandang adan Iya air go sampai kemudian waktu sholat itu sudah habis yeah. dia nggak melakukan sholat juga yeah. karena malas karena sengaja atau karena kesibukannya lah tukur guselak -tuku ramir yeah. pas-pas ramir eman kalau saya tinggal untuk sholat atau lain sebagainya berarti bagi dia bukan la ilaha ilallah, tapi yeah. la ilaha ilah toko. karena <ganger> <ganger> yeah. yang uh. dia nomor satu tak yeah. ternyata adalah tokonya, kesibukannya, jabatannya. Yeah. demikian juga pejabat yang melakukan korupsi, yeah. dia tidak nomor satu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menomor satu duniawinya. Mm. dan ini, yeah. Zat Munir, kalau eh, sadar tidak sadar kita itu ternyata berfaham rasionalis dan yeah. empiris. <ganger> Ini mana ini? Kalau nggak langsung di apa diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, marhamatullahirohmanirohim. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rahman di Surabaya. Bapak Rahman di Surabaya. Pak Rahman, Pak kabar? Langsung aja dengan narasumber. Okay. Pak, Pak Aris. Okay. Ya, ini saya kan mau yang perlu saya tanyakan di Indonesia ini kan muncul adanya madhab. Ajaran Islam di Indonesia kan muncul, ada ma mahab yang kita kenal Ya yeah. mm -hmm. Nah, munculnya mahab di Indonesia ini Ini apa hasil pemikiran Ajaran atau tadi yang terakhir ilhab mm Hmm, betul nah, Mohon saya uh, ingin penjelasannya karena masing-masing mahab di Indonesia ini ada penyikutnya Iya. Mm -hmm. nah, mohon saya di Berikan Uh, uh, pendamping atau misalnya bukti dalil akhlui atau akhlinya men yang mendukung munculnya madhab ini, yeah. yang bisa diikuti oleh umat Muslim di Indonesia. Karena saya tidak di Mecca masih tidak kenal itu misalnya. Oh gitu. Oh nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Rahman wabarakatuh. di Surabaya sangat bagus sekali pertanyaan Ustaz ya. Yeah. Ya. Bapak madhab ini apakah pemikiran, apakah ajaran atau ilham? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kalau kita mengenal konsep ijtihad, Pak Rahman, ijtihad itu adalah badlul juhdi. Mengerahkan usaha, mengeluarkan pemikiran dan seterusnya untuk memahami dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ijtihad itu dilakukan oleh masing-masing ulama yang kategorinya yeah. memang mujtahid, bukan seperti kita, orang-orang yang memahami Al-Qur'an dengan segala ilmu Al-Quran'an'a yeah. memahami hadis dengan segala uh, disiplin ilmu dalam ilmu ulumul hadis Itu dimana dia sudah sampai pada dera derajat mujtahid yeah. Maka dia mengerahkan usahanya itu hmm. Berarti ada peran dalil akli, ada peran kemudian al-aklus salim yeah. Ada peran uh, al-hawas, al-khamas, bahkan al-imam al-syafi'i itu melakukan istiqra melakukan penelitian terkait masalah had dan sebagainya yeah, yeah. akalul haid itu berapa hari okay, itu. minimalnya had berapa hari kemudian maksimalnya berapa umumnya berapa itu melalui istiqroh hmm. melalui sebuah penelitian apa ya kalau survei lah kalau yeah. sekarang itu survei jadi memang ini ada unsur al aklus salim bagaimana akal yang sehat yang digunakan oleh orang-orang yang kategorinya hmm. sebagai mujtahid dia itu bagaimana memahami teks hmm, yeah. nah Kalau ditanyakan oleh Pak Rohman, apa dalil naklinya? Yeah. Nakli kita katakan Al-Quran dan Hadis yeah. Yang pertama ada istilah liyata faqqahu fid din mm -hmm. Liyata fiddin, ini dari kata al-fiqih Fiqih secara bahasa itu adalah al-faham mm -hmm. Bagaimana seseorang memahami Berarti ada proses manusia yang memahami dalil itu yeah. Dari Al-Quran maupun hadis Berarti ini ada peran Al-Aqlus Salim yeah. Akal yang sehat Yang dilakukan oleh orang yang memang kategorinya mustahil mm. Kemudian dalil dari segi Apa namanya hadis yeah. Ini hadis yang sangat populer Bagaimana ketika Rasulullah SAW Mengutus Mu'ad bin Jabal Ke negeri Yaman Secara singkat ditanya Kalau kamu nanti menemui penduduk masyarakat Yaman yeah. Menemui satu kejadian Apa sikapmu dikatakan oleh Muad bin Jabal, aku akan menghukumi dengan kitabullah. Kalau di kitabullah nggak ada gimana? Saya akan mengambil dari hadismu, dari sunnahmu. Kalau dari sunnahku juga tidak ada. Dijawab oleh Muad bin Jabal dalam bahasa pernyataan yang sangat populer sampai sekarang, beliau mengatakan ajtahidu wa alu. Aku akan berijtihad dan aku tidak akan melampaui batas Dari koridor Al-Qur'an dan Hadis hmm, Rasulullah SAW. Gitu, Jadi ada ijtihad warohman, ada ijtihad dan produk ijtihad ini berbeda-beda. Hmm, yeah, Tingkat yeah, pemahaman yeah. orang itu kan berbeda-beda. Yeah, yeah. Hak itu memang satu, tapi sawab itu banyak. Yeah. Cuma kita tidak bisa mengungkap yang hak itu seperti apa karena itu sudah menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak memjustifikasi hak ya nggak bisa nggak bisa ya nggak bisa ya, ya. makanya wamal wamabakdal hakilad dalal ya setelah hak itu pasti sesat tapi ya. hak itu hakikat kebenaran yang di apa namanya diketahui oleh Allah Subhanahu yeah. Wa Taala saja. Adapun tingkat manusia itu hanya sawab, sawab saja, itu. hanya sawab. Dan hmm, gitu. makanya Al-Imam syafi'i mengatakan ro'i sawab yahtamilul khotob. Yeah. Pendapat saya itu benar, tapi bukan okay. hak loh ya. Yeah. Pendapat saya sawab sawab yang mengandung kesalahan, hmm, yang berpotensi gitu. salah. Warok yugayudih khotob yah tamilul okay. Dan pendapat selain saya ini salah, tapi juga berpotensi benar. Berpotensi benar ya, ya, singkat, ini, singkat ini, ilham apakah juga uh, Digunakan oleh Mujerid, ilham Ilham itu sebagai Bahan untuk memutuskan hukum Iya, oh, tapi gitu. sebagai keputusan hukum Tidak bisa, Enggak. kemudian menjawab dari Pak Rahman Tadi, hmm. di Arab Saudi nggak ada Apakah ada di Arab Saudi, hmm. Arab Saudi kan sama Manusia dengan kita, Ustaz, di Sebenarnya ada, sebenarnya yeah. ada Ulama-ulama Saudi itu yeah. Mengklaim sebagai penganut Madhab mm, gitu Sebelum era Saudi Kerajaan yeah. Saudi itu empat mazhab di hidup apa hidup hidup, hidup ya, di Saudi Arabia. Ya. Tapi memang mazhab negara di sana hanya Hambali. Oh, hanya Hambali. hambali. Yeah. Tapi empat mazhab dan orang-orang yang mengajar di Masjidil Haram yeah. kalau kita mempelajari sejarahnya empat mazhab itu ada. Oh, gitu. Bahkan ada yang diistilahkan dengan hmm. Al Maqamatul Arba pengimaman yang empat. Jadi dulu imamnya itu empat al-makalatul yeah, arba, yeah. bisa diteliti gitu. Jadi yeah. jangan melihat Saudi yang sekarang, yeah. Jadi melihat Saudi yang sejarahnya secara komprehensif madhab itu ada. Kalau kemudian tidak ada madhab, kita itu mau mempelajari Alquran hadis langsung, tingkat pemahaman yeah. kita ini sangat sangat lemah yeah. sekali. Bagaimana kita memahami Alquran? Ternyata yang diularit juga uh, yeah, Terjemahannya kayak itu sudah bermadhab. Begitu. Oh, ya. Mm -hmm. yeah. uh, um apa kembali ke dari itu gitu ya kembali ke, ke, -ta <tip> yeah. ke, ke positivisme relativisme iya gitu seandainya dosa itu juga kelihatan I seandainya dosa nggak sholat misalnya okay. dosa nggak sholat itu kelihatan tapi kita kadang lupa terhadap dosanya sholat dosanya meninggalkan sholat itu surat Maryam ayat 59 Allah subhanahu wa taala berfirman fakhalafamim ba dihim hulfon adu sholatawat taba usshahwat fasaufa yalqouna rayya akan datang generasi pengganti, generasi ini jelek karena memiliki yeah. dua sifat yang sama-sama jelek mm. yang pertama ada mereka meremehkan sholat karena opo-opo tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat wong malang moro-moro gak bes, moro-moro gak sembayang oh, gitu. Yeah. repot didik gak sembayang, biotol kesel didik gak sembayang karakter yang kedua wat taba mereka mengikuti hawa nafsunya apa yang kemudian diancamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yeah. Kalau kita baca di terjemahan tafsir uh, Al Qur'an versi Kemenat, yeah. diartikan mereka akan menemui kesesatan. Hmm. Tapi kalau kita lihat tafsirnya maknanya tidak itu, hmm, tidak hanya itu. itu ya. Berarti terjemahan Al Qur'an itu memang sudah bermadab yeah. Kalau kita lihat tafsirnya ternyata فَسَوْفَيَلْقَوْنَ غَيًّا yang diancamkan kepada orang yang meremehkan salat dan yeah. menuruti hawa nafsunya kelak mereka akan dilemparkan ke suatu tempat yang bernama al-ghay. Apa al-ghay itu? Al-ghay ini adalah nama suatu jurang yang berada di dasar neraka jahanam, tempat mengalirnya nanah dan darah penghuni neraka. Bahkan di jurang al-ghay ada sumur yang namanya tahim. Menurut Imam Ibnu Mas'ud Panasnya neraka itu dari sumur Bahim ini mm -hmm. Bahkan ketika e, neraka itu Bergoncang karena yeah. panasnya berkurang Karena api neraka itu kan berubah-ubah warnanya yeah. Itu Allah akan membuka sumur Yang bernama Bahim, kemudian Akan mengeluarkan api yang Sangat panas, dan ternyata sumur Ini ada di jurang yang bernama Al-Ghoi mm -hmm. Meskipun namanya baik, jangan sampai Kasih nama anak Bahim al loh eh. yeah. <laughs> Ini seandainya, yeah. seandainya Keimanan kita terhadap sesuatu yang gaib yeah. Melalui Kabar dari Al-Khabarul itu yeah. kita yakini, kita ini nggak berfaham materialistik yeah. kebendaan Misalkan itu yang menjadi ujian kita, misalnya setelah ada orang yang meninggalkan sholat Terus yeah. ketok jurang al yeah. dengan segala siksa yang sangat menyedihkan Ya yeah. pasti takut ya saat gitunya Nah itulah artinya yang dikatakan gaya hidup kita ini ternyata sudah Ternyata sadar tidak sadar liberal, idonis materialis, positivisme, empiris dan seterusnya. Subhanallah. Ya. ya setelah ini kita akan uh, memberikan pertanyaan kepada anda. Bagaimana cara kita meyakinkan sesuatu yang keib ini? agar kita bisa mengikutinya. Itu kadangkala itu. kita kan uh, meyakini. Apa iya, apa iya. <laughs> ya, meyakini satu yang itu uh, satu yang hal usangnya. Artinya iya. itu, oh itu enggak terbukti itu. Iya. Ya, iya. Dan uh, orang yang meyakini ada yang materialistis itu, mereka meyakini dengan dengan apa dengan keyakinan hati karena apa kelihatan seperti mm -hmm. itu. Lah bagaimana cara meyakinkan itu, tetapi tapi seperti ini saja. Menggugah. Iya, Pak Mirza, uh, sekali dan dengan beberapa pertanyaan dari. Uh, Pemirsa memberikan sebuah nuansa topi kita ini semakin semakin apa semakin menarik dan setelah ini kita akan masih membuka interaktif dari pemirsa semuanya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini kita akan kembali. Terima kasih masih bersama kami Di acara Hujya Aswaja Dalam tema liberalisme Pemikiran dan kehidup Bersama Ustaz Faris Khurlanam LCMHI. Ya Ustaz Tadi kita sudah uh, memberikan Sebuah gambaran kepada masyarakat Tentang uh, liberalisme mm -hmm. Pemikiran juga mereka ya yeah. Artinya liberalisme kehidupan mereka gitu. Mm -hmm. Kehidupan mereka yang tidak sadar Mereka itu menurunkan Sebuah materi daripada uh, Sebuah hal yang hoib gitu ya yeah. Sekarang eh, bagaimana cara kita meyakinkan kepada masyarakat dan diri kita sendiri yang mungkin juga dengan libresme itu <laughs> uh, Dengan hal yang gaib ini Sehingga yeah. yang gaib ini bisa mengalahkan uh, sebagai kayak kita tentang adanya materialisme itu istat yeah. yeah. Setelah tadi kita temukan bahwa keimanan terhadap sesuatu yang gaib itu yang pertama kali disebutkan oleh Al-Quran yeah. Dalam urutan mushaf berarti ini memang menunjukkan urgensi atau pentingnya yeah. keimanan terhadap sesuatu yang gaib ini. Nah, tinggal bagaimana leres yang panjenengan tanyakan tadi, bagaimana kita meningkatkan keimanan itu yeah. di zaman yang kebendaan, yeah. di zaman yeah. yang materialistis. Yang pertama ternyata sesuatu yang gaib itu ada padanannya, ada persamaannya dengan sesuatu yang tidak gaib. Mm sesuatu yang tidak kelihatan ternyata hmm. untuk menjelaskannya itu ada yang mirip dengan sesuatu yang kelihatan. Berarti ada regiasenya ada on itu. Onge, on, ada gambarannya, ada gambarannya ada itu. ilustrasinya. Itu. Dan ini kemurahan Allah subhanahu wa taala tinggal kita itu pakai Al al-akhlul salim hmm. untuk memahaminya yeah. sehingga kita sampai pada uh, menempatkan otoritas wahyu dalam tempatnya. Yeah. Yang pertama, yang gaib. Ada persamaannya dengan sesuatu yang tidak gaib. Yeah. Makanya nanti ketika kita membaca keterangan penghuni surga itu yeah. dikatakan kulama minha min tamaratir, min rizqan qalu min qobl. orang penghuni surga itu setiap kali dikasih buah-buahan yeah. kulama minha min respon sebagai karunia bagi mereka. Kalu mereka mengatakan, ruzik namin min kobel. kalau buah seperti ini, kami sudah pernah mendapatkannya di surga itu, pernah uh -huh. Ya, apa namanya, mungkin di sana ada dikasih apel itu yeah. Saya sebagai orang malang akan menjawab, oleh apel ya, kusya Allah, ten, ten batu, genie Akan <laughs> dikatakan, di antara buah surga itu kan, wapal himmambud, apa namanya, pisang yang bertandan-tandan Ketika yeah. menurut dikasih pisang, oleh pisang, gedang ini, ini, ini, ini Surabaya suraboya, pasar pun kata gitu Tapi ternyata dikatakan Wa utubihi mutashabihah Ternyata mereka itu diberi dengan sesuatu yang mirip tapi tak sama hmm. Mutashabih itu dua obyek, berbeda yeah. dengan mustabih Mustabih yeah. itu subhat, kalau subhat itu tiga objek. Hmm. Subhat itu mirip dengan yang halal, dengan yang haram Berarti yeah, ada subhat, ada halal, syubhat, ada tiga yeah. berarti ya yeah. Tapi kalau mutashabih itu dua Ini mirip dengan ini gitu. Ustaz yeah. nanti dikasih pisang lo yeah. gedang ini. Ternyata wa utubihi mutasyabiha, mereka dikasih sesuatu yang mirip tapi tak sama. Hmm. Mirip dengan objek yang lain yeah. tapi sebenarnya tidak sama. Apa ketidaksamaannya ya nanti kita buktikan bersama Ustaz Munir ya. Insyaallah ketemu Berarti buah itu di surga gaib, tapi yeah. ada padanannya dengan sesuatu yang yang tidak kaib, kita itu tidak sulit untuk, apa namanya, memang tidak wala khator ala qalbi basyar, tidak bisa wala aynun ra'at, wala udhunun samiat, yeah. wala khator ala qalbi basyar tapi yang mirip ada bahkan kemudian yang lebih jelas, Ustaz Munir ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada, ada terpuluh dulu ya Monggo. Assalamualaikum Assalamualaikum kaib ini oh, ya. ya, dengan Bapak dengan Bapak Azhari dari, dari Manyar Surabaya. Silakan, Bapak Azhari dari Manyar Surabaya. Iya. Silakan Pak Azhari yang ditanyakan. maaf anu Ustad Iya, bagaimana dasarnya bahwa setelah mati itu ada kehidupan? Hmm, gitu nah, ya, Pak ya. Iya. Yang kedua, saya awam bagaimana orang muslim itu kalau bikin Laallah dia menoleh kekiri ke kanan Apakah maksudnya itu Oh gitu yeah. okay. yeah. ya ya yeah. Terima kasih, kasih yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat di menyera Surabaya. Ya, selamat di ada kehidupan. Ya, nah, ini ini juga rasulnya tidak <guluh> <ini, guluh> ya, gitu. Yang pertama tentu kita menempatkan wahyu segala galanya hmm. okay, bahwa hmm. keterangan yang sampai kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam transmisi sanatnya itu sampai kepada kita Orang itu akan dibangkitkan lagi. Yeah. Surat Yasin, Ustadzin mau Pak, Pak Azari, Surat Yasin yeah. ayat 12, Inna Nahnuhu mauta Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati itu, wanak tubuh yeah. maket dan dan kami akan memintai pertanggungjawaban atau menulis yang pertama perilaku mereka yeah. dan yang kedua dampak dari perilaku kita. Iman apa tidak iman terhadap ayat ini? Tentu kita harus iman. Yeah. Tentu kita harus iman. Keraguan kita tidak akan menyelamatkan kita Sat Munir Sat boleh ragu Sat Munir tak kaya geni, ceklen Aku ragu, geni ku panas Ceklen <laughs> Ketika Sat Munir memegang api yang saya sodorkan Yang saya berikan Kerasa panas apa tidak? Iya, kerasa, kerasa panas Keraguan Panjenengan tidak akan menyelamatkan Panjenengan Keraguan kita terhadap adanya surga dan neraka Tidak akan menyelamatkan kita Keyakinan kita ini yang akan menyelamatkan kita hmm. Al-iman Al-iman Bilgaibi Yang ditegaskan bil mm. Yang kedua Kalau tadi katanya minta dalil yang uh, nakli dan akli yeah. Yang akli Allah itu menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada yeah. Sedangkan setelah kita meninggal dunia itu mm. Dalam hadis dikatakan Tulang ekor kita ini ada mm. Tidak akan hancur Gitu. Tidak akan, apa namanya, tidak akan hancur Kalau tangan, mulut kita ini semuanya akan hancur yeah. Kecuali ilaman Rahimah Rabbuh Atau siapa orang yang akan dijadikan tanda Seperti Fir'aun yeah. Tapi intinya, tulang ekor ini tidak akan hancur Berarti gimana? Allah menciptakan kita Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada Allah bisa yeah. Apalagi yang ada, ada, menjadi ada Menjadi ada lagi, ada lagi. Itu mm, lebih bisa gitu. lagi Allah SWT ta mm, Tapi intinya ya kalak dijelaskan seperti ini sebagian orang akan masih koyo-opo koyo, obo, koyo obo, ya koyo-opo koyo, obo, koyo obo. Cuma, sekali lagi keraguan kita tidak akan menyelamatkan hmm, kita gitu. Jadi sinah keyakinan kita uh, iman kita diuji. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi gitu. Kemudian yang kedua, Ustaz ya, ya, ya. La ilallah zikir kanan kiri itu itu uh, hanya apa? dukungan secara fisik ya. ke rohani kita akan lebih mantap. Ya. La ilaha illallah Kita mengatakan tidak mm. Semua yang kita nomor satukan itu kita hilangkan mm, gitu. Tapi ketika illallah yeah. Ada sebagian taurikat itu yang mengangguk yeah. Illallah Berarti kepastian mm -hmm. Bahwa semua yang nomor satukan saya nafikan Kecuali Allah SWT mm, Dialah yang akan kita nomor satukan Dinomor yeah. satukan dalam arti Yang kita taati utama dan pertama mm. dibandingkan dengan yang lain. Oh begitu, begitu saja. Ya, yeah. ya kita kembalikan ke topik dari Istat ya. Iya. Mm. Uh, tentang apa uh, bagaimana cara meyakinkan soal yang hoib ini gitu. Mm. Tapi kita klasik itu Istat. Ya, mohon yeah. <laughs> maaf Istat. Karena kita sudah tepat yeah. waktu Istat ya. Ya, uh, pemirsa menarik sekali tadi tentang pertanyaan dari Pak Ashari dan tadi bagaimana kita meyakinkan soal yang hoib ini. Uh, kita yakinkan diri kita bahwa kita akan menikmati surga tentang surga uh, akhirat yang kita sudah mencicipi surga di dunia ini ya. Uh, pemirsa jangan merona serayang. Satu ini kita akan kembali. Bisa, terima kasih masih bersama kami Di acara Khuji Aswaja Dalam tema liberalisme pemikiran Dan gaya hidup bersama Ustaz Faris Hul Anam LCMI. Ustaz, kita teruskan Ustaz Ini tapi menimai Ini sedikit Ustaz ya. Di, apa, Diteruskan dengan uh, singkat Tadi minta itu Ustaz ya? Ya. ya Ada mirip, ada tidak mirip hmm. itu. Mungkin itu. Ya, Jadi kata benang merahnya ya. Benang merahnya bahwa sesuatu yang Gak itu ada padanannya dengan sesuatu yang tidak gaib yeah. Jadi kita contohkan buah-buah surga itu. Yeah. Yang lebih jelas lagi, Ustadz Munir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Wa nafsi nafsibiadi. Nabi sampai sumpah demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Yeah. Mudahnya itu demi Allah itu. Yeah. Sampai sampai bersumpah kan jeng nabi ma bainal misra ayni min masari iljanna Lagama bainal makkah wa hajar Aukama bainal makkah wa busra Sesungguhnya dua jarak pintu surga Jadi apa ya Bingkainya Jadi ada pintu itu kan ada apa, okay? Bingkai yeah. Ada sisi kanan ke sisi kiri yeah. Dua jarak ini Dua jarak sisi surga itu Satu pintunya Lakama Baina makkah wa hajar Aukama Baina makkah wa busra Seperti jarak kota makkah ke kota hajar Atau kota Makkah ke kota Busro hmm. Dikaitkan dengan pembahasan kita Pintu surga Sekarang ini gaib no? Gaib hmm, ya? Gaib tidak nih. kelihatan yeah. Tapi tiga kota yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Makkah, Hajar, Busro no. yeah. Ini kan sesuatu yang tidak gaib yeah. Yang haji pernah ke Makkah Tahu Makkah itu tidak gaib yeah. Kota yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Hajar Meskipun kita tidak tahu dimana itu Hajar itu kita akan tahu lewat peta mm. atau dari Mbak Google kita akan tahu. Yeah. Dan yang ketiga kota Busro itu ada di wilayah Syam mm. 150 km dari ibu kota Damaskus, mm. ibu kota negara Syria. Artinya tiga kota ini gaib napa no yeah. Tidak, tidak. Ada. Ternyata Nabi Nabi mengatakan au atau Sesungguhnya jarak dua sisi pintu surga itu seperti makkah ke kota Hajar Kalau kita lihat di peta, makkah di sini, hajar di sini iya. Atau seperti makkah ke kota Busro mm. Yang kita perhatikan diksi atau pilihan kata dari Nabi Muhammad SAW Atau mm. berarti menunjukkan persamaan Bahwa apa secara mudah akan kita tangkap jaraknya makkah ke kota Hajar Ini sama persis dengan makkah ke kota Busro mm. Nabi mengatakan 15 abad yang lalu di zaman belum ditemukannya alat pengukur jarak yeah. antar kota Belum ada peta dengan segala rumus skalanya. Yeah. Tapi sekarang melalui Mbah Google yeah. saja kita bisa tahu Ternyata Makkah ke Hajar ini yeah. jaraknya sama dengan Makkah ke kota Busro, Busro. Yeah. Sama-sama 1372 yeah. km Berarti Makkah ke Hajar 1372 ya. Makkah ke Busra juga 1372 Nabi menjelaskan tentang sesuatu yang gaib Valid, tidak hmm. terbantahkan secara ilmiah Menurut penelitian empiris ya. Bahwa ternyata yang gaib itu memang ada persamaan hmm. Dan keterangannya ya. secara yang tidak gaib Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu super rasional Zad. Supra -rasional. Ya, super rasional Dan lebih hmm. rasional Zad, gitu, Ya saat kita Kita uh, Berhubung kita di, di pengujung waktu dan tidak terasa kita itu jam di sini yeah. ya silahkan saat sebelum kita undur diri seakan untuk memberikan kesimpulan kepada pemirsa closing yang kita sampaikan bahwa dinyatakan arruqyah ilmiah Aqua Minaryah ilmu yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita lakukan melalui pendekatan ilmiah yang yeah itu nanti ilmunya lebih mendalam, lebih mancep, lebih luas daripada ilmu melalui pengamatan. Yeah. Kita pun sudah banyak menyaksikan dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian di Kalimantan, di Papua, bahkan di luar negeri, kita tidak melihat secara nyata, tapi melalui pendekatan ilmiah kita membaca, kita telepon ke sana kemari verifikasi, ternyata ilmu yang kita dapatkan lebih banyak daripada mengamati secara langsung. Kecelakaan yang kita amati, kalau tidak kita teliti, kita tidak tahu siapa korbannya, berapa plat nomornya. Tapi ketika kita membaca koran, kita tahu lebih luas daripada sekedar pengamatan. Makanya, koran kita adalah Al-Quran. Yeah narasumbernya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menyampaikan kepada kita wartawannya adalah Terusnya. orang yang tidak pernah berdusta Nabi Muhammad SAW wasallam. Wasallam. tidak ada alasan balik bagi kita untuk meragukan kebenaran Al-Qur'an dan Hadis serta sunnah Rasulullah SAW semoga bermanfaat amin ya alamin ya pemirsa mudah-mudahan acara ini otokritik para kita semuanya yang mengedepankan uh, materi atau keduniawi dan kita kembali ke Al-Quran dan Al hadis Dan kehidupan kita juga sesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis Dan menurutkan uh, kehidupan kita sesuai dengan syariat Allah SWT Pemikiran kita juga sehingga kita uh, selamat di dunia dan di akhirat Amin Ya rabbal Alamin Terima kasih telah uh, bersama kami dari awal sampai akhir Saya Betul Munir bersama semua kru kerja hujah swajah Mohon diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh